Jadian gara-gara dijodohin sama ustad. Nah kalau minta dimakcombelangin sama ustad, kriterianya jangan susah-susah. Eh, mau nyari pasangan, ya sini biar ustad yang makcombelangin. Siap ustad, kriterianya apa? Yang tinggi sekian, putih, bersih, wajah korea, gitu-gitu deh. Si ustadnya bilang, kalau gitu saya juga mau. <laughs> Bahaya itu, ya.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 dan itu kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu bukti bahwa Allah itu maha membolak-balikan hati. Sehingga kita makin yakin kalau 3000 hati aja bisa Allah gerakkan dengan begitu mudah. Apalagi cuma menggerakkan satu hati. Ngerti kan? Oh belum ngerti ya? 3000 aja bisa digerakin untuk datang ke rumah kita.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 Walauhum menghukum alim bimah kahnu yaktibun di dalam hati mereka fi kulubihim marodun ada penyakit tahu enggak teman-teman penyakit hati yang paling berbahaya itu apa baper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 Kalau kuatir yang berlebihan, berputus asa, semua itu lahir dari gara-gara dia ragu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Allah mengatakan di dalam surat Al Baqarah tadi, fi kulubihi marod. Di dalam hati mereka ada penyakit satu aja. Allah nggak mengatakan fi kulubihi amrod. Di dalam hati mereka ada banyak penyakit. Tapi Allah mengatakan fi kulubihi Maradun, cuma satu penyakit Dalam sebuah konsep tafsir Dalam sebuah pandangan tafsir Maharat penyakit apa yang ada di dalam hati mereka Padahal hatinya banyak Tapi penyakitnya sama Yaitu asyak as Raib Di dalam awal surat Al-Baqarah Allah mention kita Dhalikal kitab La raib Tidak ada keraguan Nanti di halaman berikutnya Allah tegaskan lagi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 Uh, Siti Hajar antara Bukit Sofa ke Bukit marwah cari ontanya. Pas dia enggak menemukan ontah itu kemudian dia berdoa kepada Allah Ya Allah bantu saya bantu saya bantu saya. Nabi kemudian mengkomentari hadis ini kata Nabi makanuhu haram, minumuhu haram, melbesuhu haram, wa ghudiyah bil haram, fa anna yustaja bulidalik. Makanannya haram, minumannya haram.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 Al-Fatihah Muhammad Rasulullah Al-Fatihah Salatullah Al-Fatihah Al-Fatihah